Artis yang satu ini asli Kelahiran Bumi Pasuruan ya, Tergolong Pedangdut Beken Jawa Timur Ada SNP Indonesia Juga ada kompak community Ramayana terima kasih Ani Arlita New Palace Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Seger, oren, oren semuanya Tadi belum salaman ya mas?